Ketemu lagi bareng gue Jecha tetap di channel DJ Jecha. Lagu remix ini dari miliknya Fanitas yang berjudul Kehadiranmu. Dijamin enaknya banget banget, loh Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Oh. This is original music di DJ Enak. Kamu sorry bila on ni DJ cha and Ini seorang yang unik video ICA elok dan video bersama yang Jalan ini begitu indah, oh